Kita kan banyak ngomong-ngomong-ngomong enggak ngomong, ngomong, ada penggantinya. Atau kemudian bikin pasar khusus halal apa? Apa makanan atau obat-obatan yang halal seperti itu, pasar halal seperti yang disebutkan oleh di Balqiahulin. Nah, karenanya Saudara sekalian, ini penting untuk menjadi dorongan buat kita bahwa perjuangan umat Islam belum berhenti di situ saja. Karena kita terlalu banyak pekerjaan ini termasuk adalah ekonomi ini. Makanya saya akan usulkan untuk Halal Center juga ada tim namanya intelijen ekonomi. Jadi ada intelijen politik, ada intelijen apa? Apa? Uh, media, ada intelijen ekonomi. Ini penting sekali. Ada intelijen militer juga, tapi ini penting untuk intelijen ekonomi. Sehingga bisa mengecek secara langsung bagaimana terjadinya produksi yang ada di pabrik-pabrik itu. Ya? Saya perlu menginformasikan yang tidak ditulis di buku ini. Kenapa kok mereka suka dengan babi? Untuk produk-produk mereka itu. Ternyata di Prancis saja yang namanya rumah-rumah atau apa pengelola babi itu ya, pengelola babi itu ada 42 ribu di Prancis saja. Jadi apa apa uh, uh, apa? Apa? Ya kayak semacam RPH gitu, jadi eh, tempat untuk miyar babi sampai kepada penyembelian babinya itu ada 42 ribu di Perancis saja, belum lagi negeri-negeri lain kan. Dan mereka tidak mau makan lemaknya itu, karena mau makan cuma dagingnya saja. Nah lemaknya itu dibikin oleh mereka sehingga dibikin dibikin apa melalui satu proses apa ini kimiau dan sebagainya, maka muncullah makanan-makanan saat pewarna kemudian gelatin dan macam-macam itu sehingga menjadi bagian yang tidak terlihat lagi babinya dan dimasukkan ke dalam wilayah mati islam terus terang saja saya telah mengunjungi 4 benua negara, negara itu mereka agak hati-hati terhadap produksi yang halal, yang haram itu karena makanya diterangkan ini halal, ini haram tetapi di Indonesia ini negara yang mayoritas semata islam, negara yang sangat-sangat ledor terhadap penentuan kualitas daripada produk itu terutama dari sisi halalnya itu, sehingga ternyata umat Islam tidak mendapat perlindungan. Kenapa ada, y, ada YLKI itu? YLKI bisa muncul karena dibiayai oleh mereka. Kita bagaimana dengan apa ini umat Islam? Kenapa tidak ada perlindungan? Ini harus ada perlindungan umat Islam terhadap apa ini makanan, minuman, obat dan sebagainya tadi itu. Nah barangkali ini untuk apa? Untuk mengugah kita bagaimana pentingnya apa ini pekerjaan memantau halal haramnya segala macam yang berada di masyarakat ini dalam rangka untuk melindungi umat islam agar ibadah mereka menjadi baik di sisi Allah bukan cuma, cuma makanan minuman sampai Allah menyebutkan at-toyibat perempuan-perempuan yang baik karena mereka mengkonsumsi yang baik ibadah yang baik harus diupayakan untuk ketemu dapat lelaki yang baik juga ya kalau perempuan yang buruk biar dapat yang buruk makanya kita juga sampai pada tingkatan kalimat tayibat yaitu lailahaillallah itu kalimat thayyibah Allah gambarkan seperti pohon yang baik yang menghasilkannya apa? seperti kurma itu akarnya kuat batangnya menjulang ke atas dan menghasilkan buah itulah orang mukmin Rasul menjelaskan dari Bukhari yaitu akidahnya kokoh ibadahnya terus ke arah Allah dan menghasilkan akhlak yang mulia bentuknya manis seperti buah kurma yang selalu bermanfaat buat manusia tidak ada buah di dunia Asli pelajaran Amerika Tidak ada buah di dunia Yang mengadal seluruh vita, unsur vitamin Melebihi buah kurma ini Sehingga mereka membuat centrum namanya Untuk menggantikan kurma ini Tapi centrum kimiawi ya, Ada efek negatifnya pasti Tapi kalau ini asli makanya Kalau anda ingin kuat banyak makan buah kurma itu Dan kita pun orang mu'min Harus selalu manis seperti buah kurma itu Saya kira itu uh, ini bahasan kita pada uh, Bagian ini saya kondisi Rasulullah SAW E, demikian zaman sekalian r.a. disampaikan oleh Ustadz Farid, baik dari segi e, beda buku dari beberapa kekurangan yang ada di dalam buku ini, yaitu adalah suatu hal yang wajar, ada kesalahan, tapi yang penting mau bertobat untuk memperbaiki.